Kita bisnis dalam kehidupan ini Siapa sih yang tidak pernah gagal? Kita mentargetkan harus selesai tanggal sekian Ternyata tidak selesai Sudah kerja keras, sudah berusaha maksimum Tidak selesai juga Ada sebuah kegagalan Kecewaan kita terhadap apa yang sudah kita capai Kekecewaan itu suatu hal yang baik buat hati kita dan jiwa kita Sedikit luka yang harus kita tutup Tapi apakah kita harus berhenti? Kan tidak Kita harus bekerja keras lagi Merubah lagi sistem kita, bekerja dengan cara yang lebih baik. Hidup ini selalu dipenuhi dengan ketidakkuasan dan ketidaksempurnaan. Kalau Anda pikirkan kembali, dalam sejarah orang sukses, selalu ada luka lebar yang harus dijalaninya untuk mencapai kesuksesan itu. Harus ada luka dan kesulitan dan kegagalan demi kegagalan yang dilewatinya sebelum dia mencapai titik yang enak untuk menjadi lebih sukses. Kesembuhan akan ada dengan sendirinya beriring dengan pekerjaan kita yang kita lakukan, dengan lebih baik, beriring dengan waktu, beriring dengan kemampuan kita yang bertambah. Asal dalam perjalanan itu kita belajar dan selalu memperbaiki diri, kerja lagi, mencoba lagi, memperbaiki diri lagi, sehingga nantinya kita betul-betul bisa sukses, karena sebenarnya kehidupan ini hanya sebuah perjalanan saja. Yang ditaburi mimpi, diisi keberanian, dan dinyatakan dalam tindakan Ayo, kalau Anda ada kegagalan, kelelahan, bangun lagi, kita maju lagi, kita kerja lagi, kita berjuang lagi, kita percaya Bahwa suatu saat yang akan datang cepat atau sedikit lebih lambat, kita akan mencapai tujuan hidup kita Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantuso dengan Business system Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantuso.com Atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah di Santuso. Sukses selalu untuk Anda.